Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir Asyudha lailailah wahdaula syarikalah Asyudha naama madan abdu wa la nabiya ba'dah Allah dulu, Allah lagi, lagi-lagi Allah Allah is forever Allah ada, masalah tiada Tema kita pagi ini sederhana Tapi luar biasa dan insyaallah juara apa temanya dulu ada film terkenal banget ADC sekarang juga ADC tapi beda makna ada Allah dalam curhatku ya Allah segalanya semua dari Allah semua digenggam dikendalikan jutaan triliun saya dalam tubuh kita dikendalikannya Robul alamin yang maha mengendalikan dan semua akan kembali kepada Allah pertanyaannya sederhana kalau enggak ke Allah kemana lagi maka ada satu pertanyaan di Al-Qur'an Pai Natad habun mau pada kemana Gaya Ujungnya ke Allah. Raja-raja mati, rakyat biasa mati, Orang kaya mati, orang miskin mati, Selebritis mati, pemirsa mati, Jamaah mati, Ustadz Epi belum. Oh. belum nanti ceramahnya gimana kalau mati di sini viral nanti ya. Kontrak belum beres mati udah. Kalau mau aduh aja dulu ya. Gitu kan kematian itu mistis. Maka... Jangan ditakutkan, yang harus kita takutkan bakal apa yang kita sudah persiapkan untuk kematian. Maka jangan galau, jangan risau, jangan melo, jangan resah, jangan gelisah, jangan gundah, jangan gulana. Kita punya Allah, Allah segalanya. Maka apapun persoalannya, yuk bawa ke Allah. Allah Husamad, Allah tempat bersandar. Kenapa Tehrina, Tehesti, semua ahwat yang di sini rata-rata kalau perempuan tuh berfoto miring, tahu nggak? Itu psikologi banget. Psikologi mengatakan kenapa perempuan rata-rata kalau berfoto miring, kalau berselfie miring. Ternyata perempuan butuh sandaran. Oh. Hei, apa kabar? Oh. Kalau sudah tidak ada bahu untuk bersandar, masih luas bumi untuk bersujud. Oh. Bawa, berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Ya, Maka Allah ada, masalah tiada, ada Allah dalam curhatku wa rabbika setelah berusaha maksimal fa azam wakal alallah maka ujungnya adalah Allah kesimpulan ada di Allah kita tidak bisa menentukan hasil kewajiban kita adalah ikhtiar urusan hasil urusan Allah yang menentukan maka ada ayat antak rahu apa yang kau merasa tidak enak jangan berburuk sangka bisa jadi itu kebaikan untukmu dari sisinya terina di segmen tadi menceritakan semua orang beruntung, orang bersyukur karena kenapa? Dua kali dia dapat episode. Seperti kuis di Sahur Segar. Kalau benar kamu dapat 3 juta, kalau rumah tangga ng benar kamu dapat 3 duda. <Sik> <Sik> <Sik> <Sik> <Sik> Tapi nggak ada salahnya kali lagi. Semua berhikmah, memetik arti, menue hikmah mengurai makna. Semua tidak ada yang salah, semua sudah dalam rencananya. Daun satu jatuh dari satu pohon sudah ada ketentuannya. Kemarin Mas Aduh duduknya nggak di sini, Mas Denny juga. Ini settingan Allah. Maka sutradara terbaik itu Allah mau nggak diatur oleh Allah. Maka pakai rumus Allah. Niatnya karena Allah, ikuti cara manusia yang terbaik yaitu Rasulullah plus kali plus sama dengan plus. Ingin berkah, ikuti Allah. Karena kalau sudah Allahnya ada, masalah tiada. Saya sering katakan. Musa tertekan dalam tekanan Fir'aun Bingung nih mau lari kemana Asbunallah wa ni'mal wakil Wakilkan semua ke Allah hmm. Pukulkan tongkatmu Laut pun terbelah Akhirnya terbuka jalan Innal jahadu jihadufina subulana Kalau kau bersungguh-sungguh meyakini keutuh, Allah itu pencemburu Maka jangan selingkuh dari Allah Allah bukakan jalan Api pun menjadi dingin bagi Ibrahim Ismail tidak jadi disembelih eh, Ayahnya sendiri ketika diuji berat Dan ayubun kembali utuh dari ujian penyakit kulitnya lalu Yunus Dimu urusan pribadi kita bisa kita selesaikan dengan Allah maka berbaik-baiklah dengan keadaan ke, ke apa kenyataan maka senyumi aja apapun yang terjadi hadapi dengan senyuman semua yang terjadi biarlah terjadi hadapi dengan tenang jiwa semua baik-baik saja semua akan cc pada waktunya senyumnya aja ya ketika kita sudah mencintai seorang Lalu dia berselingkuh pergi dengan yang lain. Jangan berburuk sangka. Mungkin itu cara Allah melepaskan kita dari cinta yang salah. Ya. Maka Allah punya stok kebaikan. Dekati Allah hanya aja. Maka ada Allah dalam curhatku. Bawa ke tempat sujud. Nyatakan semuanya kepada Allah. Ya Allah aku lelah. Nanti Allah ganti. Diam hambaku. izinkan saya menyampaikan filosofi salat Ketika salat gerakan pertama apa? Angkat tangan. Ini kalau dikuatkan enak. Kalau angkat tangan aku turun tangan. Jangan kesana dulu, itu kejauhan. Dari wudhu dulu, hambaku, kau bersolek untukku. Aku senang kepadamu, karena kosmetik untuk menghadapku adalah wudhu, miracle of wudhu. Sholat aja nggak sah kalau nggak pakai wudhu. Lalu kita menghadap kiblat, hambaku menghadapku. Lalu kita mengangkat tangan, kau angkat tangan, aku turun tangan Ketika kita ruku, kau lelah dalam kehidupanmu tergopoh-gopoh Sehingga kau seperti itu, aku kejatuhanmu Ketika kita sujud, Allah mengelus punggung kita Kemana saja hambaku seperti ibu yang merindukan anaknya ketika jarang pulang dan terlambat pulang Lalu diantara dua sujud, Allah semakin lebar senyumnya Kemana saja hambaku, aku rindu memelukmu Ketika kita sujud lagi, Allah berbisik lirik ke telinga kita I love you hambaku Ketika kita menengok dalam salat kita ke kanan dan ke kiri, filosofinya dalam kenapa salam dalam salat nggak boleh dijawab. Seperti kita salam ke kuburan. nggak boleh dijawab. Kalau kita salam ke kuburan, Assalamualaikum ya Allah kubur, lalu dapat jawaban lari. Sama salam dalam salat juga kenapa tidak dijawab. Ada gak makmum lebay ketika imam salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Gak ada. Ini filosofinya dalam. Salamnya hanya untuk Allah. Just for God. Special for God. Tidak boleh dijawab apa artinya ketika kita salam ke kanan dan ke kiri Allah memproklamasikan siapa yang memusikmu aku yang mengusiknya hambaku maka ada Allah dalam curhatku semoga luar biasa ketika kita mengembalikan seluruh persoalan ke Allah dan Allah ada masalah tiada lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu Allah majir nipi musibati wahlub likhoyri minha ketika dapat musibah kembalikan semuanya ke Allah nanti Allah ganti dengan yang lebih baik merasakan nggak Teh Rina ada yang lebih baik dari pergantian pergantian ya tapi jangan berniat mengganti kalau cowok daripada mengganti mending menambah cuman jangan ribut teriak ya jangan ribut teriak perkuat pusat perbanyak cabang ya Nah, kenapa ketawa kayak yang ngerti ya Berarti calon tong dewasa untuk urusan ini ya Ada yang mau bertanya dan mempertanyakan tentang sepenting apa ada Allah dalam curhatku Ada Ada pertanyaan nih Ustad dari, dari Instagram, Instagram dari @fandi12. Assalamualaikum Mustad, saya mau bertanya, mm -hmm. bagaimana ketika curhat sama Allah isi curhatnya tentang hubungan berpacaran, tapi pacaran itu kan haram. Okay. Apakah Allah akan membantu kita? Allah itu jat yang Maha Satu, ingin menyata, ingin menyatukan, sering menyatakan, aku suka dia ya Allah, dia yang mana, dia yang aku maksud. Engkau juga tahu, ya Allah, tahu nggak? Rina Nose, masa Allah nggak tahu Rina Nose berarti Allah nggak gaul, Allah tahu karena nggak pernah tidur, sudah jangan kejar Rinanya Riwo, kejar aja Allah yang punya Rinanya, siapa nanti yang menggerakkan hati Rina buat kita, Allah maka baik-baik sama Allah, maka kalau sudah tahu hukum pacaran itu baik, nyatakan ke Rina, nikahi aku atau tinggalkan, ya menyatakan itu untuk menyatukan Menanggalkan itu bukan untuk meninggalkan Tapi untuk menunggalkan Dekat-dekat zat yang mahatung Nanti yang mempersatukan kita dengan dia yang kita maksud tambah kamu kita Kalau kitanya sudah bisa bersenyawa dengan keinginan Allah Ridho Allah Ridho Allah itu Raudhiallahu anhum Kalau kita ridho diatur oleh aturannya Maka plus kali plus Dekati Allahnya Hanya doa yang merubah takdir Maka bagaimana ustaz hukum pacaran Kalau sudah tahu haram Jangan pacaran Langsung aja menyatakan ke orang tuanya Bu, saya suka anak Ibu. Kalau Ibu ridho, saya beruntung. Kalau Ibu enggak ridho, saya paksakan nih. Doanya satu, Allahumma maksakeun, Allahumma ngajakeun, ya. Gitu. Oke. Okay? Ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Siap ya, bang Denny. Dari Instagram dari Rima underscore 1612. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pas banget aku belum dapat jodoh. Doa apa biar terkabul dapat jodoh dunia akhirat. Saya orangnya minder sama lawan jenis. Terus apakah status sosial sebagai ukuran jodoh? Orang hmm. kaya sama orang kaya. Orang miskin jodohnya sama orang miskin. Gitu hmm. Oke, hanya hmm. di film-film durasi pendek ya. <kuh> Tukang sapu dapat majikan, ya nggak. Semua faktanya tergantung ikhtiar kita, Kang Deni. Kalau kitanya bersungguh-sungguh, manja, wajada pasti berhasil. Ingin dapat siapa sih kamu? Nggak ada yang nggak mungkin. Allah yang maha memungkinkan. Maka tetap ada Allah dalam curhatku. Pengen seperti apa? Dekati Allahnya. Yang kita dapat pagi ini di sahur segar juga keajaiban. Kita sebelumnya nggak bermimpi di sini, betul? Tapi kenapa ada takdir di sini ketemu orang-orang yang ajaib luar biasa? Karena mungkin ada doa orang tua kita yang tulus ikhlas mendoakan kita karena rasa cintanya Kita mencintai seorang, tulus saja karena bercinta yang paling asik adalah doa Mendoakan orang yang tidak tahu kita doakan dalam setiap doa kita Biarkan Allah yang menggerakkan hatinya Saya minder, ini penyakit perempuan Ada mitos di kita, perempuan seakan-akan tidak boleh menyatakan Khadijah ke Rasulullah itu menyatakan sikap Bukan karena dia janda kaya dan putra pembesar tapi dia ada keberanian untuk menyatakan maka bubaran dari sini yang belum dapat jodohnya nih ahwat-ahwat cepet lari duluan ke pintu ini cegatin semuanya ya. eh bogot deka orang suka nggak sama aku urusan ikhtiar kan kali aja saya yakin pasti ada yang nyangkut minimal cah lontong lah ya gitu. jadi jangan berhenti ikhtiar lebih baik percaya diri daripada minder ya setuju? Karena Allah berikan kelebihan setiap manusia Yakin, kalau saya kan tipenya nggak ganteng, cuma laku Banyak yang di sini ganteng-ganteng Ya Karena tidak berani menyatakan, ikhtiar terus Ya pasti ada yang kena minimal, kakek-kakek atau nenek-nenek Yang kepepetnya, oke? Ada lagi? Ustaz, saya tanya nih Siap Berlang dong, omongan Biar kamu gak Ya ngantuk kok. Oh. Ustaz ini. Kadang-kadang <tuk> kan kita ini pernah disakiti orang lain. Hmm. Nah, apakah kita harus membalas atau kita harus mendoakan? <tuk> Kalau kita harus mendoakan kepada Allah orang yang menyakiti kita, seharusnya seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, manusia terbaik ketika hendak ke masjid, rasul diludahi, tanyanya, "Membalas meludahi enggak?" Enggak. Bukan tidak punya ludah besok harinya diludahi lagi membalas meludahi enggak Tidak. sampai 3 kali tapi yang unik dari Rasulullah kenapa di jadi manusia terbaik ketika yang meludahinya sakit siapa yang dulu menengok? sepakat ya mau nggak seperti Rasul? coba kalau saat itu nabinya seorang epi atau cahlontong atau deni pas yang meludahinya sakit pasti dia nengok kayak Rasul cuman kata-katanya lain kemana lu? Nggak konsisten ludah lu habis ya? butuh ludah berapa? thank you, gitu kan? Jangan jangan jadi pendendam Karena kalau pendendam adalah sikap ular Ular kalau dipatuk matuk lagi Ada yang agak ribuh lebih parah dari ular Buaya itu yang pernah saya katakan Buaya dikasih makan, di, dimakan sama yang makannya film krokodil tuh. Ada yang agak mending buat dogi, anjing Kalau anjing lagi menggonggong kasih daging jadi baik Itu belum standar Yang standar manusia itu orang jelek sama kita nyakitin kita kita balas dengan kebaikan senyumi aja karena perbuatan akan kembali kepada si pelakunya biarkan mantan yang menyakiti kita dengan kehidupannya dan mereka akan mengejar kita satu ketika karena penyesalannya kemana aja katakan saja kemana aja tuh gaya kemarin saat aku butuh kamu kamu lari saat aku mencintai kamu berselingkuh dimana ada cinta seperti ini katakan biarkan dia terkapar dengan penyesalannya. Yeah. ya sabar ya oke okay. ustad kenta mau nanya nih gitu. banget nanya tadi pak ustad mau ngomong aku mau dapat pacar gimana dapat pacar <laughs> saya harus jawab dengan bahasa Jepang karena saya juga bisa bahas arigatou daimas burasoto gurame takana orang Jepangnya <laughs> itu arti. Aku mau dapat pacar Dia, gimana? supaya upaya dapat pacar? Ya, jomblo, Pak ya, ikhtiar. Makanya saya katakan tadi kalau jomblo itu harus ada usaha. Gambate kudasae. Tiada hari tanpa usaha. Nanti pulangnya duluan keluar setiap jagat, cewek dijegatin, lu mau nggak sama gua, lu mau nggak sama gua, insyaallah ditampar ya. ya, harus berusaha Never give up nggak boleh berhenti ya. Okay. Kalau sudah tidak dapat cewek, berusaha sama cowok yang punya cewek ya, hey, hey, hey. udah benar ceweknya disedekahin ya. Oke, okay. oh, hey. luar biasa Kenta. Bosan? Kalau jodoh itu takdir, Bosan? Ya. Yep. Berarti kalau misalnya ada yang Istrinya dua berarti itu jodohnya dua. Jodohnya dua, bisa jadi waholak oh. nakum aju aja kan batas maksima, eh, batas maksima untuk laki-laki itu empat. Pangkihoma atau balakum minan nisa yang baru punya istri satu belum punya istri menurut pendekatan bahasa Inggris baru iswan Kalau dua istu, kalau tiga baru istri. Oke, okay? setuju? <tuh> <tuh> Maka bagaimana bisa dikatakan adil kalau tidak ada lawan mainnya? Kalau satu repot coba dua, dua repot coba tiga, kalau tiga repot coba empat. Jangan dulu komen. Belum Jadi tentu bu, aku coba aku dulu. Saya mau ngomong nih sama ibu nih. Ibu uh, takut tidak makan, ibu jangan ge'eri. Rizki yang dikasih suami sama ibu bukan dari suami, itu dari Allah. Maka ketika suami wafat, ibu ikut nggak? Berarti suami titipan? Allah. maka nafkah yang dikasih suami pun titipan Allah maka kalau suami telat ngasih nafkah ke ibu ambil dari dompetnya langsung nanti kalau marah ngomongin kayak gini saya mau ngambil titipan Allah ya nanti ibu oh, ibu belum selesai nanti ambil titipan Allah biar suaminya nggak berdosa nanti kalau suami ibu diambil orang punya gak marah karena suami ibu pun titipan Allah sedekahin aja Oh ya nanti di belakang ibu kita selesaikan cara adat ya oke okay. hikmahnya adalah memetik arti menuai hikmah mengurai makna ada Allah dalam curhatku apa fungsinya semua dari Allah tidak ada yang tidak dari Allah semua diurus oleh Allah semua akan kembali kepada Allah maka sederhana saja ingin masalahnya selesai kembalikan semuanya kepada Allah maka ketika ada kematian Ikhlaskan saja, innalillahi wa inna illahi raji'un. Karena semua akan diambil oleh Allah, Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah, daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Ada satu hadis yang keren, ishmasyikta. Apa yang kamu inginkan, kejar. Tapi kamu ujungnya jadi bangkai, mobil ditinggalkan, rumah ditinggalkan, istri jadi janda, suami jadi anak jadi yatim. Kulmam ahbibta, katakan yang kau cintai, cintai saja. Pa'innahu mufarikuhubihi, semua akan terpisah, betul? Kulmam ahbibta, wa'amal masyikta, semua amalkan, yang mau kamu lakukan, lakukan saja. Pa'innahu maziyumbih, tapi ingat, semua akan diminta pertanggungjawaban. Teman sejati hanyalah amal, bila waktu telah terhenti, teman sejati hanyalah sepi. Maka bertaubatlah, kembalilah kepada Allah, karena tobat artinya kembali. Semua akan Allah kembalikan Kalau kita ikhlas mengembalikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh